Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa salim ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa Billahi al-adhi al-azim Amma ba'du Para pemirsa Rifqan TV Dimanapun anda berada Alhamdulillah selantiasa kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keselamatan dan yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat taufik, kemudahan dalam beramal saleh. Anda tetap menuntut ilmu agama. Anda tetap mencatat ilmu agama. Anda tetap salat berjamaah di dalam rumah. Anda tetap berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, sekalipun dia berada dalam kondisi yang sulit dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat Amin ya Rabbul Alamin Seperti biasa kita meneruskan uh, pembacaan kitab Syamaidun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi Dan kita masih meneruskan bab yang ke-44 Tentang puasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bab ini yang ke-44 ini ada 16 hadis. Dan kita sudah membaca beberapa hadis dari bab ini. Yang pertama yaitu kita ulang secara ringkas. Hadis yang pertama dari sahabat dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya oleh seorang tabiin Abdullah bin Syakik Tabi'in ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasanya Rasulullah saw. Maka Aisyah menjawab Rasulullah saw biasa berpuasa sehingga kami katakan sungguh beliau seakan-akan selalu berpuasa dan beliau berbuka yaitu tidak berpuasa. Sehingga kami katakan sungguh beliau seakan-akan selalu tidak berpuasa dan beliau tidak pernah berpuasa selama satu bulan penuh ini puasa sunnah sejak beliau datang ke Madinah kecuali di bulan Ramadan. Jadi uh, pertanyaan yang dilayangkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha itu tentang puasa sunnah. Itu Rasulullah saw. Ketika berpuasa sunnah maka Rasul Memperturutkan hari-hari berikutnya Ketika Rasul berpuasa Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memperturutkan dengan hari-hari yang berikutnya Dan sebaliknya juga Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam satu bulan tidak berpuasa Tidak puasa sunnah Maka Rasul tidak berpuasa Dengan memperturutkan hari-hari yang berikutnya Kemudian Hadis yang kedua dari bab ini adalah Dari Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Beliau berkata Kana Nabi SAW Yasumu hatta na'kula Ma yuridu an yuftira minhu Wa yuftira hatta na'kula Ma yuridu an yasuma Wa masoma syahran kamilan Mundhu qadimal madinah Illa ramadhan Ini hadis yang ketiga Hadis yang kedua Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau ditanya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wa alihi Maka Anas menjawab kana yasumu min asyhari hatta nara alla yurida an yufthira minhu wa yufthiru wa yufthiru minhu hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'a wa kunta la tasha'u antarahu tarahu minal laili musallian illa ra'aitahu musallian Wala na iman illa roaithahu na iman. Hadis yang kedua ini juga pertanyaan yang ditanyakan oleh Tabiin kepada Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu tentang puasa Nabi saw. Yaitu puasa sunnah. Maka Anas menjawab beliau berpuasa dalam suatu bulan hingga kami menduga beliau tidak pernah berbuka. Ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Dan beliau pernah berbuka atau tidak berpuasa sehingga kami menduga beliau tidak pernah berpuasa sehari pun. Jadi dalam satu bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnah ketika puasa sunnah misal di awal bulan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari-hari berikutnya. Saking banyaknya puasa yang beliau kerjakan sampai-sampai para sahabat menduga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah tidak berpuasa satu hari pun di bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bulan banyak puasa sunnahnya. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa, maka Rasul juga memperuturutkan hari-hari berikutnya, sehingga para sahabat mengatakan kami menduga bahwa dalam satu bulan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa satu hari pun itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ketika tidak berpuasa maka dengan jumlah yang banyak dan berturut-turut. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu beliau mengatakan dan seandainya engkau tidak ingin melihat pada malam hari beliau sholat niscaya engkau akan melihat beliau sedang sholat. Begitu juga saat engkau ingin melihat beliau tidur. Pasti engkau akan melihat beliau sedang tidur. Maksud perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini adalah bahwa Nabi saw di malam hari, yaitu ibadah beliau mu'tadil, pertengahan, sedang. Jadi Nabi saw di malam hari tidaklah solat satu malam penuh, tetapi ada istirahatnya dan juga ada ibadahnya. Tidak lalai dalam artian sepanjang malam tidur dan juga tidak full berlebihan selama satu bu, satu malam penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari ada ibadahnya dan juga ada istirahatnya. Ini maksud dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala yang demikian. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang keempat ini yang akan kita bahas Yaitu hadis nomor 301 Atau hadis nomor 4 Dari bab ini Kita baca Qala Imam Tirmidhi Haddathana Muhammad ibn Bashar Qala Haddathana Abdurrahman ibn Mahdi An Sufyan An Mansur An Salim Ibni Abil Ja'di An Abi Salamah An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Tirmidhi Ma raiyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa yasumu syahrin muttabi'aini illa Sha'banah wa Ramadhan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam terlebihi berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama besar dari Sufyan. Sufyan di sini bukan Sufyan bin Uyainah, Tetapi Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri Jadi Sufyan di sini Sufyan Al-Thawri bukan Sufyan bin Uyainah. Dari Sufyan maksudnya Sufyan Al-Thawri Dari Mansur bin Al-Mu'tamir Dari Sadin bin Abi Ja'ad Dari Abi Salamah Abi Salamah atau Abu Salamah adalah seorang tabi'in ya, Seorang tabi'in dan beliau adalah anaknya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dan nama beliau sekaligus kunyah beliau. Abu Salamah. Kunyah sekaligus nama asli. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW. Ummu Salamah juga bukan nama asli. Kunyah ya. Ummu Salamah. Ibunya Salamah. Nama asli beliau adalah Hindun bin Abi Umayyah. Ummu Salamah, Hindun bin Abi Umayyah. Beliau mengatakan, Tidaklah aku melihat Nabi SAW berpuasa dua bulan berturut-turut, kecuali bulan Syakban dan Ramadan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu RA mengatakan, Tidaklah aku melihat Nabi SAW berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali pada bulan Syakban dan Ramadan. Syah Abdul Razak mengatakan tentang hadis ini Fihi annaha ma'raatin Nabiya SAW yasuh musyahrayni mutataliayni illa Syakban wa Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa Ummul Mukminin salamah radiyallahu, radiyallahu ta'ala anha Tidaklah melihat Nabi s.a.w. puasa dua bulan berturut-turut Kecuali bulan sya'ban dan ramadhan Dalam artian Rasulullah s.a.w. puasa sunnah di bulan sya'ban Dan juga memperturutkan bulan berikutnya Yaitu bulan ramadhan puasa satu bulan penuh Nah hadis ini kata syekh Ammasiyamuhu sallallahu alaihi wasallam Ramadan kamilan fahu amrun wadih. Adapun puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan satu bulan penuh maka ini perkaranya jelas. Kerana kewajiban seorang muslim puasa di bulan Ramadan adalah satu bulan penuh. Adapun bulan Sya'ban fa amma, amma sya adapun Sya'ban fa inna ladzi sabata anhu sallallahu alaihi wasallam huwa siyamu aktharihi la kullihi Nah, ada pun yang valid, yang saibid, yang sahih, yang tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasanya beliau di bulan Sya'ban kebanyakannya, bukan satu bulan penuh di bulan Sya'ban. Jadi seakan-akan hadis ini uh, mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dua bulan berturut-turut. Berarti Nabi puasa full satu bulan penuh di bulan sya'ban. Padahal yang valid, yang sabit dari Nabi SAW adalah bahawa beliau puasa di bulan sya'ban bukan full. Tetapi kebanyakan hari saja. Tidak satu bulan, satu bulan penuh. Wa kadamar wa qariban hadithu A'asyata radiyallahu ta'ala anha wa binu Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah annahu sallallahu alaihi wasallam masa masyahrun kamilan منذ qadima almadinah illa ramadan dan telah lalu telah lewat ya, tidak terlalu jauh hadis yang sebelumnya hadis Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah puasa sunnah ya, satu bulan penuh semenjak beliau tiba di kota Madinah kecuali bulan Ramadan hadis sebelumnya berbicara bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah tidaklah puasa dalam satu bulan penuh ya sebagaimana hadis Aisyah dan juga Abdullah bin, bin Abbas maka fayummal qaul ummi salama radhiyallahu taala anha yasumu shahrayni mutatabi'aini ay ghalib syaban wa kamilu ramadan wa kamilu ramadan wa fil haditsil ladhi maka dibawakan ya Perkataan Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dua bulan berturut-turut, seakan-akan mengatakan puasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban. Maksudnya adalah dibawakan kepada gali b sya'ban. Kebanyakan bulan, kebanyakan hari-hari di bulan Sya'ban tidak seluruhnya. Jadi, maksud dari perkataan Ummu Salamah adalah bukan seluruh. Hari-hari di bulan Sya'ban Rasul puasa penuh satu bulan penuh. Tetapi maksudnya adalah kali sya'ban, yaitu kebanyakan hari di bulan Sya'ban, tidak satu bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Dan nanti akan dijelaskan di hadis-hadis berikutnya tentang uh, perkataan Ummu uh, Salamah ini atau ungkapan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah puasa sunnah satu bulan penuh, tetapi kebanyakan di bulan tersebut. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis nomor 302. Nah, sebelumnya ada yang ketinggalan bahwa hadis nomor 301 ini atau hadis nomor 4 ini bahwa menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan, puasa sunnah di bulan di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa uh, bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa dan dia sebagai muqaddimah kalau salat fardu dia seperti rawatib qabliyahnya. Sebelum seseorang ingin salat fardu maka disunahkan untuk salat sunnah qabliyah. Nah begitu pula ketika dia ingin memasuki bulan Ramadan, maka qabliyahnya adalah puasa sunnah di bulan di bulan Sya'ban agar dia terbiasa untuk puasa dengan satu bulan penuh di bulan Ramadan, maka seseorang hendaklah membiasakan diri di puasa di bulan di bulan uh, Sya'ban. Terlebih ada beberapa hari lagi yang kita bisa amalkan untuk puasa sunnah di bulan sya'ban sebelum memasuki puasa bulan ramadhan satu bulan, satu bulan penuh kemudian eh, hadis yang berikutnya yaitu hadis nomor 302 atau hadis nomor 5 dari bab ini berkata Imam Tirmidhi haddasana hanat, qol haddasana abdah An Muhammad ibni Amrin kata, "Hendaklah Abu Salamah, An Aisha radhiAllahu taala, Anhakat. "Lemar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, "Di sebulan, "Akan lebih dari siumihi, "Kepada Allah di kan yasumu Syam, "Kecuali sedikit, "Tetapi dia yasumu semuanya. Kata Imam Tirmidhi, Hanad bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah radhiyallahu uh, taala menceritakan kepada kami dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Namun beliau juga pernah berpuasa pada bulan Sya'ban penuh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, tentang hadis ini kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak, Hafiz Allah Ta'ala alaihi Hafiz Allah Ta'ala Syabd al mengatakan A'urad al-Musannifu Rahmatullahi Ta'ala alaihi Hada al-Hadith Fih jami'ihi Thumma qala Waru'ya an-ibni al-Mubarak An-nahu qala Fihadha al-Hadith Qala Huwa jai'izun Fih kalamil Arab Iza saama akshar Iza saama akshar al-shahri An yuqal Saama al-shahra kullahu Waiyukal Qama fulanun laylahu ajma walallahu ta'asha wa sh-tawalib ba di amrih. Karena Mubarak, Qad raa kila hadis ini mutfiquini. Ygol inama maa nhaa dal hadis, yasumu akthar syhari. Syaikhul Razak menyebutkan penulis jati muhter midi membawakan hadis ini di dalam jami' beliau jami' termidi. Kemudian di dalam kitab yang lain ya. Jadi Imam Tirmizi banyak memiliki kitab hadis. Yang paling masyhur adalah kitab Jami' Tirmizi beliau. Ya, ada yang mengatakan Sunan Tirmizi, ada yang mengatakan namanya Jami' Tirmizi. Nah, di dalam kitab Jami' Tirmizi, bukan kitab ini Syama'ilun Nabi, setelah membawakan hadis ini, Imam Tirmizi mengatakan dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar ahli hadis, bahwasanya beliau mengatakan tentang hadis ini yaitu Abdullah bin Murr mengatakan perkataan Aisyah ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa seluruhnya puasa di bulan Syakban satu bulan penuh atau seluruhnya Abdullah bin Murr mengatakan perkataan ini boleh dalam ungkapan Arab atau perkataan Arab orang Arab, ya. Apabila seseorang banyak puasa pada suatu bulan, maka dikatakan dia berpuasa pada satu bulan penuh. Jadi dalam istilah bahasa Arab atau percakapan orang Arab atau ungkapan orang Arab, boleh dikatakan ketika seseorang itu berpuasa banyak, ya, puasa banyak pada suatu bulan, misalnya. Ada 1 bulan 30 hari Dan dia berpuasa 25 hari Maka dalam ungkapan bahasa Arab Boleh dikatakan dia berpuasa 1 bulan penuh Padahal cuma apa? 25 hari Nah begitulah uh, Perkataan Abdullah bin Barak, Abdullah bin Mubarak Tentang menjelaskan perkataan Aisyah r.a. yang mengatakan bahawa Nabi s.a.w. puasa sya'ban 1 bulan penuh Maksudnya adalah Berpuasa kebanyakan hari di bulan tersebut tidak seluruhnya. Sebagaimana boleh boleh saja dalam ungkapan Arab, perkataan orang Arab dikatakan ketika ada seseorang yang puasa di kebanyakan hari pada suatu bulan, dia dikatakan berpuasa pada uh, satu bulan penuh. Padahal maksudnya adalah dia berpuasa apa? Di kebanyakan hari di bulan tersebut bukan puasa satu bulan satu bulan penuh. Sama halnya dikatakan, ya seseorang itu bangun pada seluruh malam. Atau seseorang itu bangun di sepanjang malam. Tetapi maksudnya adalah barangkali kata beliau bisa jadi maknanya adalah dia makan malam dan sibuk dengan sebagian perkaranya, bukan beribadah di sepanjang di sepanjang sepanjang malam. Ketika ada uh, um, uh, uh, dikatakan ya bahwa seseorang itu bangun di sepanjang malamnya. Ini menunjukkan bukan berarti dia full beribadah di malam tersebut. Bisa jadi dia makan. Ya. Kemudian dia sibuk dengan selain ibadah. Tetapi kebanyakan malamnya memang beribadah. Tetapi bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan uh, yang lain yang bukan sifatnya ibadah. Seperti dia makan. Ya. Seperti dia misalnya membersihkan rumah. Bisa saja di tengah-tengah malam. Maka sah-sah saja dikatakan dia bangun di tengah uh, bangun di sepanjang malam. Tetapi ada sebagian waktunya yang diisi bukan untuk beribadah. Kemudian Syekh juga menyebutkan tentang riwayat yang lain yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 5 Muslim ya, dari umul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh 5 Muslim yang semakna dengan hadis ini juga dari sahabiat Aisyah radiyallahu ta'ala anha Umul mu'minin radiyallahu ta'ala anha Beliau mengatakan Kaniyasu musya'ban kullahu Kaniyasu musya'ban illa qalilan Dalam riwayat yang lain Yaitu di Sahih muslim Aisyah mengatakan Rasulullah s.a.w. Puasa sya'ban seluruhnya Kemudian beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. Puasa sya'ban Kecuali sedikit Maksudnya tidaklah Rasulullah s.a.w. puasa Syakban kecuali sedikit yang tidak berpuasa Maka di perkataan Aisyah ini menunjukkan ada pengecualian Aisyah mengatakan Rasulullah s.a.w. puasa di bulan Syakban seluruhnya Kemudian perkataan kedua beliau mengatakan tidaklah Rasulullah s.a.w. puasa di bulan Syakban kecuali sedikit Nah Perkataan ini menunjukkan bahwa perkataan yang kedua itu tafsiran perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Syakban satu bulan penuh. Kemudian perkataan yang kedua Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa di bulan Syakban seluruhnya kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit yang tidak berpuasa. Maka perkataan yang kedua ini adalah tafsiran dari perkataan yang pertama. Maka maksud dari perkataan Aisyah Rasulullah SAW tidaklah berpuasa, Rasulullah SAW berpuasa di bulan Syakban seluruhnya Maksudnya adalah kebanyakan dari puasa Syakban Tidak Nah, Ada beberapa uh, faidah yang akan kita sebutkan Tentang hadis yang telah kita bacakan ini Faidah yang pertama adalah Hadis ini juga menunjukkan bahwa puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnah ya di bulan Sya'ban itu adalah puasa yang beliau kerjakan dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini faidahnya sama dengan sebelumnya bahwa puasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dikerjakan di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian Fa'idah yang lain adalah fil hadis dalilun 'ala stihbabi shaumi mu'azzami syahr sya'ban liman tayassara lahu Hadis ini juga sebagai dalil dianjurkannya puasa dengan jumlah yang banyak di bulan sya'ban. Hadis ini juga menganjurkan untuk kita puasa di kebanyakan hari di bulan sya'ban bagi orang yang mudah melakukannya nah terlebih kita sering berada di rumah ya tidak terlalu capek ya tidak kerja tidak mengajar tidak bolak-balik keluar rumah maka ketika kita memiliki keringanan kemudahan banyak waktu yang luang maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih di bulan di bulan syaban kemudian uh, Faedah yang berikutnya adalah para ulama ya berbeda pendapat apa hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di antar hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah Dikarenakan innahu syahrun turfa'u fihi a'malul, a'malul 'ibad aswan Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang amalan-amalan ibadah seorang hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantara hikmah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah Innu syahrun turfaufi a'malul ibad. Dikarenakan bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, yang dinilai Hasan oleh Sheikh Albani dan juga Sheikh Abdul Qadir Al Arnaout. Ya, Rasulullah SAW bersabda hadis yang uh, diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid bahwa Usama bin Zaid ya, bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Lam aroka tasumuh syahran minasyuhuri mata sumu min syaban. Kata Usama bin Zaid ya, bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Aku tidak, tidak pernah melihat engkau Berpuasa satu bulan dari bulan-bulan yang lain, seperti puasanya engkau di bulan Sya'ban. Kata siapa? Utsama bin Zaid. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Apa jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Zalika syahrun yagfunna su'anhu bayna rojak waramal don bahwa syahrun turfaufihi al-amal ila Rabbil alamin. Al-Hibbu an Yurfa Amali wa Anasalim. Ketika Utsama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban dengan jumlah yang banyak. Maka Rasulullah menjawab, itu adalah bulan yang banyak manusia lalai padanya. Itu adalah bulan yang manusia lalai padanya. Yaitu bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Dan dia adalah bulan yang diangkat pada bulan tersebut amalan-amalan kepada Rab semesta alam. sunnah selama 3 hari tiap bulan ada memiliki keutamaan yang besar yang disebutkan keutamaannya di musnad Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW bersabda sawmu syahris sabri syahris ramadhan wasawmu thalathati ayamin min kulli syahrin sawmuddahri Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan sabar yaitu bulan Ramadan. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Ramadan adalah bulan sabar. Jadi bulan Ramadan itu memiliki nama yang lain. Di antara namanya adalah Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Di antara lagi namanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah Syahrus Sabar. Bulan nya sabar. Kenapa demikian? Karena tatkala seseorang itu berpuasa, maka dia akan sabar Semenjak terbitnya fajar sampai tegala mata, matahari Sabar dari apa? Sabar dari hal-hal yang membatalkan puasa Yang sebelumnya halal kemudian diharamkan ya Maka ini disebut dengan kesabaran Maka satu bulan penuh kita harus menghadapi kesabaran kita Yaitu tatkala kita ber, berpuasa rasul mengatakan puasa di bulan sabar yaitu bulan ramadan dan puasa tiga hari setiap bulan itu adalah puasa satu tahun penuh nah, rasul mengatakan puasa di bulan ramadan dan juga puasa tiga hari tiap bulan itu adalah puasa itu adalah puasa setahun kenapa karena satu kali puasa itu dibalas dengan sepuluh kali lipat Sepuluh ganjaran Ketika seseorang itu berpuasa tiap bulan tiga hari Maka dia mendapatkan tiga puluh kali lipat atau tiga puluh ganjaran Ketika dia sepanjang, bulan, sepanjang tahun atau tiap bulan dalam setahun dia puasa tiga hari Maka satu kali puasa dibalas dengan sepuluh Maka tiap bulan berarti apa? Sama dengan setah setahun. Jadi, tatkala seseorang itu berpuasa, ya, tiga hari tiap bulan, maka dia sama dengan puasa satu bulan, karena satu kali puasa dibahas dengan sepuluh kali lipat. Kemudian Syekh meneruskan: Walilayam al-thalatha inshaat sumtaha min awalil syahril, au aw min wasthihi, au min akhirhi mujtamiatan au mutafarriqatan. Syekh menyebutkan bahwa Puasa sunnah 3 hari ini jika engkau ingin Engkau puasanya di awal bulan silahkan Di awal bulan kita puas, puasa 3 hari misalnya silahkan Atau di tengah bulan silahkan Atau di akhir bulan silahkan Baik langsung berturut-turut 3 hari ataupun terpisah-pisah misalnya di awal bulan sehari di tengah bulan sehari di akhir bulan sehari maka juga tidak tidak mengapa yang penting dalam satu bulan ada puasanya ada puasa sunnahnya minimal tiga tiga hari dan di dalam Sahih Muslim ya dari seorang Sahabiyat Sahabat perempuan yang bernama Mu'adzah al adawiyah Beliau bertanya Afwan, seorang tabi'in yang bernama Mu'azah Al-Adawi beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzah bertanya, Rasulullah "A Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kun li syahrin salasata ayyam?" Qalat, "Na'am." Fa qultu laha, "Min ayyi ayyami syari kana yasum?" Qalat, "Lam yakun yubali min ayyi ayyami syari Yasumu ketika Aisyah ditanya oleh seorang tabiin tabiin perempuan yaitu Muadh tentang puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiga hari tiap bulan jadi uh, perempuan ini atau tabiin ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa tiap bulan tiga hari maka Aisyah menjawab naam iya kemudian Mu'adh bertanya lagi, dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai hari harinya berpuasa pada bulan tersebut? Memulainya dari mana? Kemudian Aisyah menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah peduli dari dari hari apa pada bulan tersebut berpuasa. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan, ya tidaklah mah menentukan. Kadang Nabi di awalnya di awal bulan, kadang di tengah bulan, dan juga bisa di akhir di akhir bulan. Kemudian uh, hadis ini ya di dalamnya terdapat perkataan Aisyah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, puasa di awal bulan 3 hari. Syah menyebutkan ini menunjuk uh, hadis ini perkataan ini menunjukkan bahwa perkataan Aisyah ini dibawakan kepada sebagian bulan tidak seluruhnya maksudnya Ketika Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap awal bulan tiga hari puasa di, di pada bulan-bulan itu menunjukkan tidak setiap bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki awal bulan maka Rasul berpuasa tidak tiap bulan pada awal awalnya tetapi sebagian bulan-bulan saja tidak seluruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di awal di awal bulan. Kemudian Aisyah juga menjawab, ya. Afwan. Uh, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang tidak berpuasa pada hari Jumat. Nah, berarti Rasulullah sering puasa di hari Jumat. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, "Ai annahu alaihi wasallam kana yufiru min siamihi wa laysa ma'na hadza annahu kana yufriduhu bisiyam." Jadi, Maksud dari perkataan Abdullah bin Masud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang tidak berpuasa pada hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di hari Jumat. Tetapi maknanya tidaklah beliau menunggalkan puasa pada hari Jumat. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering puasa sunnah di hari Jumat. Tetapi maknanya bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggalkan puasa pada hari Jumat saja. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasuman ahadukum yaumal Jum'ah illa yawman qoblahu aw ba'dahu." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah benar-benar salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering puasa di hari Jumat, tetapi bukanlah beliau hanya menunggalkan puasa hari Jumat saja, tidak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa hari Jumat kecuali dia juga puasa di sebelumnya yaitu hari Kamis atau puasa juga setelahnya yaitu hari Sab Sabtu. Nah, jadi memang uh, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa sunat di hari Jumat, tetapi Nabi tidak menunggalkan puasa hari Jumat saja. Nabi menyertakan entah sebelumnya puasa yaitu hari Kamis atau setelah hari Jumat yaitu hari Sabtu untuk ber berpuasa juga. Sebagaimana larangan dari Nabi Alaihi Wasallam agar seseorang itu tidaklah berpuasa pada hari Jumat Kecuali dia menyertakan puasa sunnah sebelum hari Jumat ataupun setelah hari Jum Jumat Dan Imam Nawawi menyebutkan larangan ini sifatnya adalah makruh Ketika seseorang cuma puasa hari Jumat saja, puasa sunnah hari Jumat saja Tanpa menyertakan hari sebelumnya dan setelahnya maka hukumnya adalah mak makruh Uh, Adapun hadis yang berikutnya, hadis yang keenam dari bab ini atau nomor 304 ratus insya Allah akan kita uh, sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu aalam, bismawab. Jadi ada beberapa hadis yang kita uh, bisa ambil dari hadis-hadis uh, uh, ini. Ada beberapa pelajaran afwan yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian hadis, ya, faedah yang lain juga bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa puasa di awal bulan tiga hari. Dan kadar minimal ya seseorang itu puasa sunnah tiap bulan adalah tiga tiga hari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dimudahkan. Untuk puasa sunnah minimal 3 hari dalam sebulan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sering puasa di hari Jumat. Tetapi ingat harus diikutkan puasa sunnah sebelumnya hari Kamis ataupun hari hari Sabtu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa sering ber, berpuasa. Bahkan di hari Jumat pun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala agar musibah yang kita alami sekarang segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wataala dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala agar dihindarkan dari perbuatan maksiat dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala agar senantiasa diberikan taufik kemudahan dalam beramal saleh sekalipun kita berada di dalam kondisi yang sulit. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis Subhanakallah muhibbik. Ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi